Bismillah Selanjutnya diperhatikan Al-Asalibu asalib Berikut ini yang dibahas oleh beliau tentang Al-Asalib Yaitu Uslub-uslub di dalam bahasa Arab Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu ada beberapa penggunaan uslup bahasa, susunan bahasa, yang nanti pada uslup-uslup tersebut, ketika kita ungkapkan dengan susunannya, seseorang yang mendengarkan itu langsung memahami bahwasannya yang diinginkan dari ungkapan tersebut adalah permasalahan tertentu makanya ada usul syarat, ada usul tabfidil, ada usul taajub, ada usul kosam sehingga kalau kita menggunakan sesuai dengan petunjuknya maka di situ dapat difahami dengan baik tentang sebuah ungkapan yang diinginkan. Uslub yang pertama Secara ringkas di sini disebutkan oleh beliau Adalah Uslubu Ta'ajub Tentang masalah Uslub Ta'ajub Apa Uslub Ta'ajub itu? Hua Uslubun Dia itu adalah Sebuah Uslub Yusta'malu Lita'bir Yang dia itu digunakan litakbir Untuk Mengungkapkan sebuah perkara Takbir Untuk mengungkapkan Sebuah perkara Anib dahsyati Yang sesuatu yang dahsyat Dahsyat itu bahasa Arab ya Tapi sudah lumrah juga menjadi bahasa Indonesia kita Jadi uslub ta'ajub itu Adalah uslub Ya Yang digunakan untuk mengungkapkan tentang sebuah perkara yang dahsyat. Jadi apabila ada sebuah perkara yang dahsyat, sebuah perkara yang besar, ya, maka kita ungkapkan bentuk kekaguman kita menggunakan uslub tersebut. Wa isti'zami fi'li fa'ilin. Atau tujuannya untuk mengungkapkan sesuatu Perbuatan dari seseorang Yang dianggap besar Isti'adom itu menganggap se, menganggap besar Fi'lifa'ilin Perbuatan orang yang berbuat Jadi ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan Kalian menganggapnya itu sebagai sesuatu yang besar Sesuatu yang hebat gitu. Nah kalian ingin ungkapkan perbuatan dia itu Itu menggunakan Uslub ta'ajub pom itu definisinya ya. Apa uslub taajjub itu adalah uslub susunan kalimat atau bahasa ya yang digunakan untuk takbir, untuk mengungkapkan kita susun sebuah bahasa, sebuah kalimat yang kita ungkapkan anid dahsyati untuk sesuatu yang dahsyat bagi kita. Kita lihat dia begitu dahsyat, kita ungkapkan ya atau istizhami fi'l fa'il atau tujuan kita mengungkapkan untuk menganggap besar atau menganggap ya menganggap besar perbuatan orang yang berbuat. Jadi ada seseorang yang melakukan perbuatan kalian ingin kalian melihat perbuatan itu sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang mengherankan misalkan. Maka kalian ingin ungkapkan perbuatannya. Ah ini menggunakan Usulub taajub. Paham? Jadi dua ya. Di sini disebutkan ada dua. Kalian melihat sesuatu yang mengagumkan kalian, seperti misalkan dia melihat langit. Yang begitu indah, ada pelanginya dan yang sebagainya misalkan berarti perkara itu mengagumkan dia. Dia ingin ungkapkan, dia ungkapkan dengan uslub ta'ajjub. Misalkan dia katakan ma ajmala as-samaa'. Betapa indahnya langit itu. Terus lafadznya ya ma ajmala as-samaa'. Betapa indahnya langit itu. Paham? Atau yang kalian lihat itu ada seseorang yang melakukan perbuatan dan membuat kalian kagum. Ada orang berbuat misalkan, kalian terkagum-kagum dengan perbuatannya. Merasa takjub merasa perbuatannya itu sangat mengherankan. Terus ingin kalian ungkapkan perbuatan dia itu, nah kalian ungkapkan dengan menggunakan uslub ta'ajub. Jadi bisa jadi sesuatu yang kalian lihat itu, dahsyat bagi kalian atau mengherankan mengagumkan kalian atau perbuatan orang yang kalian lihat dan mengagumkan kalian kalian ungkapkanlah wujud dari apa yang ada pada diri kalian itu dengan uslub takjub wa qad yu'abbiru an-nasu anhu bi'annahu amrun ajibun aw <tuh> gharibun <tuh> terkadang ya ada dari kalangan manusia yang mengungkapkan tentang sesuatu itu bi'annahu amrun ajibun. Dia itu perkara yang ajaib. Ya. Aw goribun atau perkara yang asing. Karena dia perkaranya terjadi kok kayaknya ajaib ya. Bisa terjadi seperti itu ya. Nah, kalian ungkapkan dengan uslub ta'ajub. Atau perkaranya pegorib, asing. Jarang-jarang ada orang yang punya kelebihan seperti itu. Jarang-jarang bisa terjadi seperti itu. Kalian ungkapkan itu juga menggunakan uslub ta'ajub. Dipahami definisinya dulu ya. Kalau nanti definisinya tidak paham, penggunaan ini pun kalian tidak akan paham. Itu definisi dari uslub ta'ajub. Ada yang mengungkapkan dari kalangan manusia tentang uslub ta'ajub itu. bahwasanya uslub ta'ajub itu digunakan untuk amrun ajib perkara yang ajaib yang mengherankan bagi kalian au amrun ghoribun atau perkara yang asing bagi kalian artinya misalkan di kampung ini dari sekian banyaknya penduduknya cuma satu orang yang bisa melakukan perkara itu oh ini hebat ini berarti kalian ungkapkanlah perkara tersebut dengan uslub taajjub kemudian sekarang dilihat Kita beliau di sini Si gota at ta'ajubi Itu aslinya si ya Berarti ada dua si go Dua Lafad Di dalam menggunakan Bentuk ya Jadi usulub ta'ajub Si go nya itu ada dua Tapi ini yang untuk Kias Ya, untuk yang sifatnya bentuk kias. Karena kalau mau di, dirinci ya, uslub ta'ajub itu nanti uslub ta'ajubnya ya itu ada dua bentuk. Bukan yang ini yang ana maksud ini, yang di bukunya bukan ini. Ada sifatnya kias kita punya patokan, setiap yang lain bisa kita kiaskan ke situ. Ada yang sifatnya simai. Ya. Simai itu apa yang didengar dari orang Arab, mereka ungkapkan sebagai bentuk uslub ta'ajjub, ya seperti itulah kita menganggapnya. Anasibroli. Perhatikan, uslub ta'ajjub itu ada dua. Ada uslub kiasia. Sifatnya main kias. Kita punya kunci dasarnya. Nanti kita kiaskan kepada kata-kata tertentu itu bisa. Nah, uslub kiasia itulah yang akan dibahas di buku kita ini ya. Ini yang dibahas di buku kita nanti. Jadi si gota ta'ajub itu maksudnya si gota'ajub yang sifatnya kias. Ya, bisa kita kiaskan ke kata manapun. Tapi itu belum ana bahas, yang ana bahas yang simai. Karena di buku kita ini kayaknya tidak dibahas tentang masalah uslub kias apa uslub ta'ajjub yang kias, eh yang simai. Simai contohnya seperti subhanallah. Simai itu maksudnya apa yang didengarkan dari orang Arab sebagai lafad ungkapan ta'ajub, ya kita pun mengikutinya seperti itu. Ya. Apa yang orang Arab menghukuminya sebagai lafad ta'ajub, maka kita pun menghukuminya seperti itu. Tidak bisa dikias kan? Seperti subhanallah. Dan itu jelas ya, kalau kita lihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah, indah sekali laut ini misalkan. Itu orang Arab pun memang menggunakan Lafad subhanallah Untuk lafad ta'ajub Dan itu gak boleh dikiaskan Gak boleh kalian bawa ke kata-kata yang lain Itu gak bisa Lafadnya seperti itu Simai Orang Arab mengatakan itu sebagai lafad ta'ajub Ya itulah yang kita sebutkan sebagai lafad ta'ajub Seperti lafad Lillahi darruhu Itu usulub ta'ajub juga Artinya itu Betapa hebatnya dia. Jadi misalkan kalian melihat orang yang apa yang dia lakukan begitu hebat, kalian terkagum-kagum. Kalian boleh mengat mengatakan, Lillahi darrohu. Ya, betapa hebatnya orang itu. Itu uslub taajub juga. Tapi simai nggak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan nanti lillahi yang lain nggak bisa, nggak bisa itu. Nah. Kemudian lafad Ya lahu min batolin Ya lahu min batolin Betapa hebatnya dia sebagai pahlawan Jadi ada seseorang mungkin menjadi seorang pahlawan Terus menang lawan musuhnya semua dikalahkan Maka kalian terkagum dengan keberhasilan dia. Kalian mengatakan, iyalahu minbatolin. Betapa hebatnya dia itu sebagai seorang pahlawan. Nah, ini sifat eh, lafad takajub tapi simai. Artinya tidak boleh dikiaskan. Ya memang seperti itulah. Tidak ah, boleh kalian pindahkan ke kosakata yang lain mengikuti lafad seperti ini. Tidak boleh. Seperti misalkan kalian kagum dengan rumahnya. Kalian mengatakan. Lillahi daru. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dikiaskan. Faham? Nah, kalau di buku kita ini. Yang dikatakan. Si gota ta'ajub. Itu si gota'ajub yang kiasiyah yang bisa dikias-kiaskan. Kalian pegang kata dasarnya, kalian kiaskan ke kata yang lain itu bisa. Ah, inilah yang akan dibahas oleh Musonif di sini. bagaimana kalau didengarkan dari orang Arab? Ya begitulah kita ikuti Tidak boleh dikiaskan Seperti subhanallah Maha suci Allah Tapi maksudnya untuk sesuatu yang kalian Kagumkan Tidak boleh kalian ganti misalkan kalian kagum rumahnya Maaf kalian buat subhanal misalkan, Itu tidak bisa, tidak boleh dikiaskan Sifatnya simai Orang Arab menggunakan Lafad subhanallah untuk mengungkapkan Sesuatu yang dia kagumkan Jangankan orang Arab, orang Indonesia pun seperti itu ya Jalan-jalan dia dibawa ke pinggir laut Terkagum-kagum melihat lautnya Pasir putihnya dan sebagainya Subhanallah, Indah sekali lautnya Kalau kiasi, kiasi ya, Sifat kias Dengan kias Itu boleh dikiaskan ke kata-kata yang lain Ya itu boleh dilaku, dilakukan untuk kata yang lain. Dan inilah yang akan dibahas di buku ini, buku kita ini. Si kotat a'jub, lahu si kotani filu koti al arabia. Si kotat a'jub itu punya dua si kot dalam bahasa Arab. Jadi dalam ilmu bahasa Arab. Sigota ajub ini punya dua ungkapan, dua bahasa, dua kalimat yang kalau kalian ungkapkan dengan kalimat tersebut maka terfahami itu adalah ungkapan taajub. Pertama maaf Allah sama afil bihi. Di situ kurang ya, kalau dalam kitab yang lain enggak seperti ini tulisannya sebenarnya. Di situ takdir tulisannya maaf alaahu ada domir nya di situ. Kena enggak tahu apakah musonif enggak memasukkan atau memang salah ketik enggak tahu. Cuma kalau dalam buku yang lain kita lihat tulisannya itu adalah maaf alaahu. Ada domir nasab mutasil yang langsung bersambung. Atau contoh yang kedua afilbihi. Jadi kalau ada setiap kata yang mengikuti wazan maaf'alahu atau af'il bihi maka dia itu adalah si gota ajjub. Di fami? Nah, di situ perhatikan ya, maaf'alahu sama af'il bihi, di situ kan sama-sama memakai domir. Domirhu pada fi'il af'alahu. Sama domir huwa. Juga pada domir, pada, fi, pada huruf jer bihi. Nah, tapi nanti kalau prakteknya. Dia itu bukan domir. Dia itu nanti jadi isim. Paham? Dia itu nanti jadi jadi isim. Kita punya dua sigot terajub. Dari lafad kiyas ya. Kiyas ya. Ma af'alahu. Sama Afil Bihi Kalau dalam prakteknya nanti Jadinya dia isim, bukan domir Ma A'zaba Contoh prakteknya nanti. Ma'af alahu itu nanti kalau dibuat contoh menjadi ma'azaba ma'annili. Ya. Betapa jernihnya air Sungai Nil. Ya. Jadi misalkan dia ke sana ke Sungai Nil, dia lihat airnya jernih, dia mengatakan ma'azaba ma'annili. Betapa jernihnya air sungai Nil. Nah, di situ ma sama dengan yang di atas. A'zaba ikut wazan af'ala. Domir hu-nya itu adalah isim nantinya. Ma'a dia, jadi isim. Kenapa didatangkan dengan domir? Bukan langsung dengan isim. Paham? Kenapa dalam koedahnya itu ma'af'alahu? Kenapa bukan ma'af ala terus ada isim setelahnya? Karena nanti kalau dituliskan dengan lafadz isim terus dipindahkan ke contoh yang lain yang memakai isim yang lain, kalian bingung. Tapi di atas lafadznya lafadz isim. Kenapa di bawah jadi lafadz yang lain gitu. Tapi kalau dipakaikan lafadz domir. yang domir itu kan artinya huwa, itu nanti kan bisa bersifat umum. Hua itu di dalamnya semuanya masuk. Ma'a itu artinya Hua. Ma'a kan kalau kita ke bawah domir, artinya adalah Hua. Ya, ma'a itu kalau kita bawa ke domir, takdirnya adalah Hua. Ma'un, kalau dibawa ke domir, Hua. Dihukumi muzakar, mufrod, ya sama dengan domir Hua. Paham? Misalkan kalau anak buat contoh di atas, misalkan kalau kita buat ma'af ala khoyron, misalkan kayak gitu, koedahnya ya, Kemudian ana buat di bawah menjadi ma'azaba ma'an misalkan. Kalian bingung tapi di atas tulisannya khairon. Kenapa di bawah jadinya ma'an? Tapi kalau di atas ditulis ma'afalahu, dhamir huwa, kemudian di bawah dipecah menjadi ma'azaba ma'an, itu tidak heran. Kenapa? Karena dari dhamir huwa itu kan sifatnya masih umum. Sedangkan ma'an masuk ke dalam kedalamnya. Maaf Allahu, contohnya adalah ma'azaba ma'ani. Kemudian afil bihi atau mirhua di situ itu nanti jadi isim juga. Contohnya seperti ajmil bi'sama'i. Betapa indahnya langit itu. Ajmil bi'sama'i. Bukan bihi, bukan ajmil bihi. Tapi adjumil bis saman ii. Selanjutnya kata beliau wa hazani wa znani inda iradati taajjubi min shay'in in fa'ala yanfa'ilu tanfa'ilu bihin nafsu 'alal wajhi allazi sarrahnahu Dan dua wazan ini yaitu wazan af'alahu ma af'alahu sama af'il bihi Dua wazan ini digunakan ketika ingin mengungkapkan bentuk ta'ajub, bentuk kekaguman. Min syi'in, terhadap sesuatu. Jadi dua wazan ini adalah wazan yang kita gunakan untuk mengungkapkan tentang sesuatu yang dikagumi. Paham? Min syai'in. Tentang sebuah perkara. Jadi ada sebuah perkara. Yang kalian kagum darinya. Kalian ingin ungkapkan. Maka menggunakan lafad. Maaf alahu atau afil bihi. Tanfa ilu bihin nafsu. Yang terjadi pada jiwa seseorang. Alal wajhi. Alladzi syarahnahu atas sisi yang telah kami syarah, kami jelaskan tadi. Jadi, mungkin ketika dia melihat sebuah perkara, kemudian dirinya ini terkagum dengan sebuah perkara tersebut. Ingin dia ungkapkan apa yang terasa oleh dirinya tersebut, kekagumannya itu, maka dia gunakanlah lafaz ma'af ala atau afil bihi. Misalkan dia lihat langit, uh, kagum kali langitnya kok cantik. Dia katakan af il ajmil bisama, betapa indahnya langit ini. Atau dikatakan, ma ajmalas sama'a, alangkah indahnya, atau betapa indahnya langit itu. Misalkan dia lihat sungai ya, sungai Keritang, atau sungai kota baru sana, karena airnya saking jernihnya, padahal tidak juga seperti itu ya. Dia terkagum-kagum, dia mengatakan, apa tadi, Maajumala an Nahari, ya, alangkah indahnya eh, air dari sungai Ma an Nahar, air dari sungai tersebut. Nah, ini bisa dikiaskan. Kalian kalau misalkan lihat apa yang kalian kagumi, cara membuatnya kagum dikiaskan menggunakan lafadz maaf alahu atau afilbihi. Siqo ta'ajub itu ada dua lafadnya. Af'il bihi atau ma'af'alahu. Ya. Ma'af'alahu. Kalau af'il bihi. Kita bahas dulu. Itu harus tersusun dari tiga rukun. Yang pertama, rukun yang pertama harus ada fi'il ta'ajubnya. Jadi kalau dikatakan mana fi'il ta'ajubnya, kalian sudah tahu gitu. Fi'il ta'ajubnya itu fi'il af'il. Af'il itu fi'il ta'ajub. Berarti nanti ajmil, akrim, ataupun yang lainnya. Paham? Nah, af'il ini itu adalah fi'il madi, tapi datang dengan bentuk amr. Nanti di buku kita ada penjelasannya sedikit itu. Diakini saja, af'il itu adalah fi'il madi. Namun ketika dia datang, datang dengan bentuk lafad fi'il amr. Tapi dia fi'il madi. Paham? Ini namanya fi'il ta'ajub. Kemudian uslub af'il bihi ini harus, rukun keduanya harus punya ba' huruf ziyada. Ba' ini huruf ziyada ya, huruf tambahan beramal secara lafadz namun tidak beramal secara mahal secara kedudukan, paham? Secara lafadz dia beramal menjarkan isim setelahnya, ya seperti tadi ajmil bis sama i, dibaca i, samanya itu, namun secara kedudukan nanti dia tidak merubah kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Jadi rukun yang kedua harus punya ba ziyadah. Dia huruf jer tapi ziyadah tambahan saja. Yang ketiga, rukun yang ketiga dari afil bihi harus ada muta'ajab minhu. Muta'ajab minhu, sesuatu yang dikagumi. Seperti tadi kita katakan, Ajmil bis samai, alangkah indahnya langit itu. Berarti as-sama'i itu adalah muta'ajab minhunya. Apa mutaajjab minhu itu? Dia itu adalah isim yang terletak setelah huruf jerba. Paham? Baru tadi ajmil bis sama'i, as sama'i itu adalah mutaajjab minhunya. Di majrurkan secara lafaz, secara lafaz majrur as sama'i bacanya bis sama'i. Namun di secara kedudukan sebagai fa'il dari fi'il sebelumnya. Paham ini? Jadi ajmil bis-sama'i bis-sama'i ismun majrurun lafdan marfu'un mahallan. Isim yang dimajrurkan secara lafaz namun dirofakkan secara kedudukan sebagai fa'il. Jadi af'il tadi kan fi'il madi. Mana fa'ilnya? Yaitu tadi as-sama'i itu. Ajmil fi'il madi ala gotil amri ba harfu jarrin ziyada, harfu jarrin zaidin, huruf jar tambahan as ismun majrurun wa alamatu al-kasratu az-zahiratu ala akhirih li ismul mufradi majrurun lafdhan marfuun mahallan. Kalau ditanya dia rafa secara kedudukan sebagai apa? Sebagai fa'ilnya af'il. Berarti as-samai dirafa kan secara kedudukan sebagai fa'ilnya ajmil. Paham? Jadi af'il bihi itu ada, ada tiga rukun di dalamnya. Ada fi'il ta'ajubnya ada ba' huruf ziyadahnya. Ada muta'ajab minhunya. Tiga-tiganya harus ada. Jadi jangan sampai kalian mau membuat. Uh, lafad uh, sigo ta'ajub menggunakan ini. Tapi tidak ada salah satu rukunnya. Misalkan kalian buat. Ajmil as samaa ah. Itu tidak bisa. Ya. Yeah. Ajmil as samaa ah. Itu enggak bisa kenapa? Karena kalau fiil af'il itu harus dibantu dengan huruf jar ba. Atau ajmil as-sama'u itu enggak bisa. Dia harus dibantu dengan huruf jar ba. Tiga rukun ini harus ada baru baru boleh menjadi sigot ta'ajjub. Salah satu rukunnya hilang, sigot ta'ajjubnya batal. Ya? Salah satu rukunnya hilang, si gota ajubnya batal. Difahami? Ini yang pertama. Adaf bihi. Sekarang kita ingin membahas tentang maaf alahu. Ini nanti kan kalau sekedar baca saja, ya orang tahu baca gitu. Ya, Tapi kan yang terlihat, nanti harus terlihat dari seseorang ketika baca kitab, dia harus bisa mengikrob. Fahami nih? Jadi kalau misalkan dikasih tadi contoh, Ma'a'zaba ma'a'nili Dia harus bisa ikhrop itu satu persatu Kalau cuma sekedar baca Ma'a'zaba ma ma'anili Ya bisa saja Karena dia tahu uslub ta'ajubnya ya. Tapi yang harus menonjol Dari sini adalah bagaimana Dia mengikrop si gota'ajub ini nah, Si gota'ajub dari lafad Ma'af'alahu Itu tersusun juga dari tiga rukun yang pertama harus punya mata taajjubiyah, itu harus ada. Tidak ada mata taajjubiyah, batal hukum menjadi sigot taajjub. Paham ini? Misalkan banyak kalian hilangkan, kalian hanya mengatakan ajmalas samaa'. Enggak bisa. Ya? Batal taajjub, taajjubnya. Karena mata taajjubiannya tuh tidak tidak ada. Ma ta'adjubiyah itu adalah isim nakiroh. Dia dianggap isim nakiroh. Perinciannya nanti lagi. Ana Tapi dia itu diakini saja. Dia isim nakiroh. Terus. Kedudukannya itu nanti. Sebagai muktada. Ma ta'adjubiyah ismu nakiroh. Bima'na syai'in azimin. Dan dia itu dianggap sebagai. Muktada. Kemudian. Rukun yang kedua. Untuk ma'af'alahu. Dia harus punya fi'il tajub. Ah, Fi'il ta'ajjub ini adalah fi'il madi Af'ala. Berarti tadi kalau kita katakan ma'ajmala sama'a as-sama'a fi'ilul madi mabniyun alal fathih. Ya. Mabniyun alal fathih ya. Kan bacanya af'ala ajmala. Jelas? Fa'ilnya nanti domir mustatir wujuban. Bukan jawazan di sini. Harus wujuban. Karena kalau kalian katakan nanti domir, memang secara asalnya harusnya jawazan ya, takdirnya huwa kan. Tapi di sini hukumnya harus dipindahkan menjadi wujuban. Paham? Itu bukan salah tulis itu, itu memang wujuban. Karena kalau dikatakan nanti jawazan, artinya isim zohir boleh menempati kedudukan kedudukan domir itu. Apa domir mustatir jawazan itu? Adalah do, isim domir yang isim zohir boleh menempati kedudukan kedudukannya. Seperti kalian buat doroba, doroba artinya dia satu orang laki-laki telah memukul. Boleh kalian buat menjadi doroba aliyun, ali telah memukul. Domirhua tergantikan dengan ali. Paham? Nah di sini kenapa dikatakan wujuban? Karena kalau sampai dikatakan jawazan, kemudian tergantikan dengan isim zohir, mau dijadikan apa isim zohir itu? Makanya dikatakan wujuban wajib sembuh. Sembunyi, enggak boleh keluar. Bagaimanapun keadaannya, dia enggak boleh keluar domirnya. Paham? Takdirnya huwa, kembalinya kepada ma. Nah, jumlah fi'liya ini, fi mahal lirofin sebagai khobar. Robitnya mana tadi? Fa'ilnya af ala domir mustatir, takdirnya huwa. Wal jumlah tu minal fi'li wal fa'ili, fi mahal lirofin khobarun lima. Khobarnya ma, sebagai muktadaknya. Rukun yang ketiga, harus ada ta'jub minhunya. Apa ta'jub minhunya itu? Yaitu isim yang dibaca nasab yang terletak setelah fiilnya. Harus bersambung langsung. Ya, Isimnya itu dibaca nasab adalah sebuah isim. Ta'jub minhunya terus berbentuk isim. Terletak setelah fiilnya langsung. Maka tadi katakan ma'ajmalas sama'ah ma'adzaba ma'a i'rabnya nanti selalu sebagai maf'ul bi dari fi'il af'ala berarti kalau kita buat contoh tadi ma'ajmala samaa kalau kita i'rab ya ma harfu ta'ajjubiyyah fi mahalli rafin mubtada'un sudah ajmala fi'lul madi mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun, ja, mustatirun wujuban taqdiru huwa ya'udu ilama wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli rof'in khobarun. sudah as-sama'a ismun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu al 'ala akhirih Lian nahu ismul mufrodi maf'ulun bihi. Itu baru selesai ikhropnya. Paham? Nah, inilah uslub dari si ajub yang kiasia. Ya. Maaf'alahu sama af'il bihi. Kenapa anda bahas, anda rincikan seperti ini? Karena nanti kita akan bahas mana fiil ta'ajubnya. Nah, kalian harus paham mana fiil ta'ajubnya. Mana muta'ajab minhunya. Itu tadi ta, bukan ta'ajab minhu ya, minhunya ya. Muta'ajab minhunya. Mana muta'ajab minhunya. Berarti kalau dikatakan mana muta'ajab minhunya. Jawabannya adalah isim yang terletak setelah fiil. Fiilnya tadi. Atau isim yang terletak setelah huruf jer, ba tadi. سبحانك اللهم ربنا وبهندك أشهر الله إلا إلا أنت استغفرك وطيبنا